ブリス・トラマー・パギや、パギ。シュア・カンや、モダ・モダ・ハンガス・パッティ・ジャマン・ドゥ・ユン・ママ・エミシ a イトウ・ビカ・ダ・ナンバイヤー・キューマ・パッティ・オッケ・ラ・カワ・デバ・ボッバイ、ポータ・アウィア・ママ・ポータ・ポリトウ。や、イマネヤ。イマネヤ。イマネヤ・タロー・リシュー・ジャマネキ・エミシー・ザ・パロー・トラ・ミシュア・ア・パロー・ミシュア・ア・パロー・ミシュア・ドゥ・ア・ミシュアン・コング・マキン・ソー・グ・ボー。 Nah si koruptor-koruptor ini juga hukum pokoknya masih belum bisa Selama yang namanya pemilu itu tuh kayak sekarang itu Mesti banyak pengusaha yang sumbang Segala macam itu belum bisa Jadi saya kira kalau untuk koruptor sama teroris Janganlah dikasih remisi biar mereka menikmati di penjara sana gitu loh Apalagi teroris itu paling bahaya Kan mengancam banyak jiwa itu Tapi itu mudah-mudahan kan remisi itu murni karena kelakuan baik Bukan karena dibayar gitu kalau dulu tuh bayar, yuk berani bayar berapa kurang berapa bulan gitu loh, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Bili, Pak Gilber, selamat pagi. Ya p a g i s i l a k a n Ya satu lagi yang tidak boleh mendapatkan remisi adalah itu bandar narkoba ya, karena itu merusak masa depan dari bangsa Indonesia ya, generasi mudanya ya. Jadi kalau remisi itu benar k a t a b a p a k yang pertama itu、hmm, tidak berlaku untuk maling ayam ya, maling ayam, maling s e n d a l ya. Uh, dan yang n gak g punya uang jadi bukan dulu aja, sekarang juga sama remisi berlaku hanya untuk koruptor dan yang punya uang gitu aja ya jelas i t u terima kasih selamat pagi、Silahkan. idenya baik sekali memberi kesempatan untuk remisi kepada yang berlaku baik tetapi mengingat mental daripada para pengambil keputusan disana sangat diragukan saya secara pribadi bertanya, apakah itu jadi barang dagangan untuk j e r i n k a n tambahan terima kasih terima kasih kembali Pak Seben selamat pagi Pak e r i k selamat pagi silakan di Indonesia ini koruptor baik teroris sebetulnya kalau di agama itu orang-orang yang cacat, yang merusak negara dan bangsa dan sesamanya Itu tidak patut dibebaskan, karena mereka mempunyai salah dan melangkah. Mungkin juga Tuhan sangat baik bisa mengampuni mereka. Dan itu poin-poinnya sangat tipis, karena mereka sendiri, apalagi kayak teroris, itu tidak memandang b a n g s a n y a atau rakyatnya sendiri melihat sesamanya. Mereka sangat sadis, dan mereka patut dihukumati. m Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Erick, Pak Togar Selamat pagi Ya selamat pagi Bu, saya dengan Pak Togar Di Tanjung Priuk, ingin memberi opini Bagi、Silahkan. saya Bu Orang yang koruptor Terori sama s narkoba itu Tidak pantas di remisi Bagusnya diberikan hukuman mati Cuma saya n g gak mengerti dengan Pemerintah Indonesia khususnya Bidang HAM ini sama hukum Kok lama sekali gitu Memberi hukuman bagi koruptor itu untuk s e Cepatnya dihukum mati gitu Bu Terima kasih Bu Ya terima kasih Pak Togar, Pak Budi Selamat pagi Pagi, s e b e n a n y a pengennya komentar soal t i Mas yang kalah nih Tapi n gak g kalah u <laughs> <ini> soal koruptor <laughs>、okay. ya, Jadi gini Bu, selama、uh, Masih ada m a f i a a hukum Atau kepala、uh, Penjara itu Masih suka terima Setoran duit Dalam konteks、uh, Memberikan remisi juga Bu Semua itu remisi harusnya nggak ada dah. Karena itu akhirnya merusak sistem hukum di Indonesia. Tetapi kalau nanti memang sudah tidak bisa lagi dibeli pakai uang yang namanya remisi tadi, atau permainan kekuasaan, ataupun KKN, koruptor dan teroris jangan diremisi. Jangan ada hak untuk mendapatkan remisi. Tetapi yang lain boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Hendrik selamat pagi Selamat pagi Ya s i l a k a n、uh, Kalau menurut saya itu Masalah、uh, n a p i n a b i k o n d u k t o r Atau teroris itu Tidak dihukum mati a t a u d a h bagus Masa、nah, h dikasih remisi Sudah situ a j a Terima kasih Pak Coki h selamat pagi Halo pagi s i l a k a n Ya inilah yang, yang terjadi di kita kalau, kalau ditanya pasti semua tidak setuju ya Tapi memang harus diakui kayaknya Koruptor ini derajatnya lebih tinggi daripada perampok bank Padahal sebetulnya sama aja mereka Kalau misalnya perampok bank itu langsung tembak di tempat dan sebagainya Koruptor ini selalu dibeli remisi、e, Kapan kita maju seperti Cina saja bisa berubah Mereka siapkan peti mati untuk koruptor-koruptor Kita harusnya mencontoh hal seperti itu Terima kasih Terima kasih kembali Pak Imron, selamat pagi Selamat pagi, Bu Saya m a kasih komentar Itu remisi yang dikasih kepada koruptor Dan teroris sudah ada Itu pengurangan umurnya aja g Itu itu aja i Ya, terima kasih Pak Osman, selamat pagi s i l a k a n Pak Ini penyakitnya kita ya, negara kita Tentara peraturan dengan keadilan itu beda Peraturan a ya p a yang tertulis Tapi keadilan masyarakat itu n gak dipeduliin Ini saya mensinyalin Jangan-jangan Ini adalah komoditi バイアありんとうら、そいふんた、 私は、私は、たくさんとの t e i です。の人にとっての人にとっての人にとにとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にとっての人にと Ini sudah melakukan konspirasi dan artinya mengkhianati republik ini ya Sehingga dalam hal seperti ini, mereka koruptor dan para teroris itu termasuk pengkhianat bangsa Sehingga dalam hal ini, kalau mereka melakukan seperti itu Para-para pejabat yang terkait ini adalah melakukan pengkhianatan terhadap republik bangsa dan negara ini ya Sehingga mereka itu perlu artinya dipecat dan ditindak dalam arti tidak perlu mereka tembak mati gitu ya tidak hanya koruptor aja yang diusulkan tetapi pejabat yang mengkhianati negara Republik Indonesia itu layak untuk ditembak mati. Baik. Jadi, itu. Terima, Terima kasih Pak Yono, Bapak Irawan selamat siang. Selamat siang. Komentar anda Pak Irawan? Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa kita kalau mau menjadi suatu negara yang bersih dan kuat itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. ま、たびとばら、まんちゃんと、ト、China、バランカー、Vietnam、ジャディサイサマスカリティダ、サトゥ、トロンワン、パパパ、パパ、ディアタス、トロンワン、マリアタバワ、ダンガン、ラッキア、ヤン、マシヒドピバワガリス、キンアン、サタン、パカロクトロ、バ Dengan remisi dan sudah itu keluar menikmati hasil barang haramnya itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Tony selamat siang Ya selamat siang Komentar Anda Saya cuma mau memberi komentar ya Mereka itu bukan tidak layak Mereka itu layak sekali Tapi bukan untuk dikasih remisi Untuk dihukum m a t i selesai itu aja teman-teman saya terima kasih terima kasih Pak Tony Pak Alex selamat siang selamat siang Bu komentar Anda Pak Alex saya Bu untuk k o r u p t o r sama teroris gak layak Bu ya d a p a t remisi Bu ya karena d i a itu k a n g a d ada salah satu kejahatan、oh, saya Bu ya m e n u r u t saya harus dicemak mati Bu ya. ya jadi biar semua itu p e l i h a t n ya、uh, contoh gitu loh bu untuk kedepannya biar lebih baik gitu loh、uh -huh. ya sekian dari a bu terima kasih pak Alex bapak setia selamat siang、oh, siang bu komentar anda pasti ya oh ya kalau、uh, menurut saya halo ya silakan h komentarnya、Oke. pak ya kalau menurut saya itu bahwa、uh, sudah dibuat keputusan oleh hakim ya itu sudah final jadi、uh, tidak ada istilah remisi r e m i s i o n gitu loh 77歳で、私は1つのことです。私は1つのことです。私は1つのことです。私は1つのことです。 パパディビオスマシアンコロッパーサマン、テロリシートパニアナタンサンガー、アチャレミシリリミシイトアニャオランヤンタサラニャンサンアトリニャン、イトビサレミシイトアピカオランヤンバノ マンチューリ、マノジョン、マランポ、マントペット、マ a チュチュリ、マンチューリ、マンチューリ、マンチューリ、マンチューリ、マンチューリ、マンチューリ、マンチューリ、ンチューンチューリ、マンチューリ、マンチュンチューリ、マンチューマンチューリ、マンチューリ、マーリ、マンチューリ、チュリ、マンリ、マンチューリ、マンチリ、マンチューリ、ンチューリ、マママチューリ、マチューリ、マチューリ、マチューリ、マチマチューリ、マチューリ、マチューリ、マチュ ラフィアのラフィアのラフィアのラフィアラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフィアのラフ kropos digerobos di uangnya、uh, di,、uh, di, uang, di kropos di bawah k a b u t i y a s e m u a korupter ini suatu penghinaan terhadap rakyat、mm -hmm. saya tidak setuju kalau koruptor di karyatnya k i koruptor, nomor 1 koruptor, t eroris itu sangat-sangat suatu penghinaan dan suatu pengkhianat terhadap rakyat s e m a juga Halo Pak d e d i s i l a k a n Pak、ya. itu kalau irjen masyarakatan memberikan、uh, keputusan untuk itu loh, ya boleh-boleh saja tapi kan keputusan itu harus di t a n a n menteri hukum kalau n a k a l a ya untuk membebaskan ya apa memberikan rem. Saya pikir itu nggak masuk di a k a l Kalau cuma enam bulan terus dan anaknya mendapatkan remisi, nanti semua koruptor semua penjahat itu akan akan laporan saya sama. パーティーパーティ a パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ i パーティーパーティーパーティーパーティ s パーティーパ バイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーをベッシュラゲンバイパーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー untuk mengajikan b itu tapi untuk main, main h u k a m itu untuk melarang itu juga t d a k ada p a r h u b u makanya、nah, ada t a r i s n y a DPR d a n pemerintah berikanlah hukuman yang seberat-beratnya dan m e m p e r s u l i t d i b e r i k a n n y a resmi itu t e r i a k a s i ya baik terima kasih Pak Rhobe halo Pak Erick halo Pak ya s i l a k a n Pak Erick s e n u r u t saya n i sesuatu dengan inggris sepertinya Pak e r i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 やばい。あら、uh,、パンダやばい。Yeah, やめろさやかれなまねかるか Diberikan remisi itu satu sistem kita yang masih lemah gitu. Seharusnya seorang koruptor nggak dihukum mati aja udah alhamdulillah. Ini udah hanya di penjara, di penjaranya enak-enakan, kemudian dikasih remisi ya. Nggak akan pernah ada berhentinya itu nanti koruptor-koruptor yang lain gitu. Terima kasih. Oke.、Okay. Oke.、Okay. Silahkan.、Uh, ini kalau mau saya, s t e r o i s itu s e b e n a r n y a tidak perlu dikasih remisi karena...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 di di masuk atas Yang kedua ya ini Indonesia itu sama kayak itu Operakan Java、Ke、Operakan Java itu yang jarangnya si siapa? p a Tso kalau Opera of Indonesia jarangnya si Makasih Pak Tso yang berjalan ini kasi-kasi h Makasih Oke Pak d e r i Ya halo Silahkan Pak、uh, Ini Mbak ini birokrat kita kan itu i n d e s t i k dengan korupsi ya Jadi kalau koruptor itu dibeli remisi itu kan sama dengan tolong-menolong、nah, Makasih Oke、okay. Pak Hari Selamat sore Silahkan Pak Hari Kalau aparat hukumnya sendiri kan kebanyakan ini i t u koruptor ya Jadi dia pun jaga-jaga j a -jaga s i s ini tuh a r u s tetap berjalan Kalau suatu saat aparat hukumnya sendiri yang, yang ketangguh hukum Jadi dia pun akan dikasih remisi、gitu. Dan untuk teroris sebenarnya mau revisi mau kagak a p a g i mereka kan gak penting Orang mati aja juga mereka berani mestinya mereka langsung d i hukum mati aja Karena maunya k a n mati ya Kalau untuk koruptor sebenarnya memang ya agak sulit tuh Seperti kayak sekarang g a y u s tuh dituntut 20 tahun terus 500 juta itu dia mau senyum-senyum aja Itu gak apa-apa begitu d i a orang nanti di penjara juga bisa keluar tiap hari kok Dan 500 juta itu gak apa-apa orang dia uangnya ratusan miliar kok Terima Oke,、okay. Bapak Pandi selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Bu. Ya itu untuk koruptor bukan di t a n g s i r emisi ya, jadi、uh, setiap tahun dia harus、uh, malah ditambah lagi hukumannya gitu. Jadi、hmm. ya jadi ditambahin lagi, diperberat lagi gitu. Itu saja. Oke,、okay. Pak William. Selamat sore Bu. Silahkan Pak William. Inilah sorga buat para koruptor dan teroris di Indonesia. Negara kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. y a toh, hukum kita lemah sekali. Apapun juga bisa dipakai dengan duit. Tidak ada kata pun kecuali hukuman mati. Terima kasih, Bu. Oke,、okay, Pak Herman. y a kita setelah reformasi sepakat ya bahwa kita akan meng menggunakan hukum sebagai panglima. Ya, namun tentu dalam perkembangan dinamikanya. Banyak hukum yang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang Misalnya hukum atau aturan mengenai remisi Nah itu sudah diatur bahwa setiap narapidana akan mendapat remisi lebaran, latar, atau apapun Nah sekarang bagaimana dengan koruptor dan teroris Tentu ada dinamika masyarakat yang mencap mereka sebagai tidak layak mendapat remisi Nah sedangkan hukum kita masih mengatur bahwa narapidana mendapat remisi Siapapun dia, tanpa kecuali. Nah, jadi kalau kita sebagai masyarakat merasa sudah tidak sesuai, ada saluran. Misalnya kan sekarang ada DPR sebagai legislator, apakah mereka cukup p e k a untuk mengamandemen undang-undang yang sudah b e r l ada k u atau s h a dan d a tidak cocok lagi? Jadi, kita nggak bisa masing-masing orang nanti berpendapat, ah, gantung aja, ah,、uh, tambah atau tembak saja, dan sebagainya. Itu nanti kita Kita tidak suka dengan Pemerintahan yang lalu yang anarki Yang sewenang-wenang Nah sekarang kenapa kita jadi rakyat Jadi sewenang-wenang, jadi anarki Ya kita harus serahkan kepada Tempatnya, kalau undang-undangnya Tidak cocok ya dirubah a h kita nanti buat nah, Mintalah DPR bikin undang-undang yang sesuai Dengan kebutuhan masyarakat Jadi jangan biasakan masing-masing Pendapat kepala itu Menganggap dia benar, nanti Yang jadi a、uh, n a r k i yang jadi kejam, rakyat, bukan negara lagi. Terima kasih.